بسم الله الرحمن الرحيم وقال ا ا رضي الله عنهم كلام الصالحين مثل سيدنا الحبيب عبد الله الحداد يلطف كثافه, كثافة النفس فتتاثر بالموعظه والا صار الانسان مثل الجماد ما شيء ينفع فيه وينبغي الانسان خصوصا انتم يا خصوصا انتم يا صغار المقبلين التاويل على جراتي جسيده سيدنا الحبيب عبد الله الحداد فيما ركن الى اخره حتى يجعلها كالوردي يقرأها مع المثار من النوم حتى تقتل حدة الحرس من قلوبكم لأن ما كد حضرمت إلا الحرس على الدنيا كما قال سيدنا الحبيب عبد الله الحداد هم كدروا عائشة ودينة إلى آخرت وهذه الخصلة قد كانت إلا في الأمذال حتى صارت في الزيان وطار شاررها اللهم إني أعوذ بك من حدة الحرس وشدة الطمع Kalamnya orang soleh, seperti kalamnya Abu Hadad. Ini kalam, kalam yang kita dengarkan ini, Kalam salaf ini, yuratif kata fata nafas, itu akan melembutkan kekakuan jiwa, bisa lunak jiwa kita. Hmm? Fata teraftar bil idah. Kalau sudah jiwa itu melunak, maka akan bisa menerima reaksi daripada nasihat. Ada pengaruh dengan nasihat nanti. Wa'illah kalau tidak, kalau nafas tadi ini dibiarkan mengaku, sorol insan, mistilah jamaat manusia akan bagaikan benda yang keras seperti besi dipaku mendal-pagunya. Hm, ditekuk yang nekuk tangannya itu yang kecakluk. Ma'iy hmm. ma syiad fafi, kalau sudah matlul jamat enggak akan bisa ada yang memberikan manfaat kepadanya. Wa yanbaghi lil insan Karena itu sepatutnya bagi manusia khususnya anak-anak kecil seperti kita ini, ini kita dianggap kecil ya. Yang dia tadi itu masih berharap kebaikan selalu membaca qosida qosida seperti Al Habib Abdullah Al Haddad khususnya fi marukun qosida fi marukun lah akhirih. Jadikan itu seperti berit. Bangun tidur, ingat itu. Kenapa? Karena di situ membahas tentang masalah tamak urusan dunia. Sampai kamu tadi itu bisa membunuh bagaimana tamaknya kamu, semangatnya kamu, dalam hati kamu urusan dunia. Belum kamu ketahui. Bahwa yang membuat Rusaknya satu daerah Sehingga sulit Perekonomian Itu karena Tamatnya dalam urusan dunia Kata-kata hmm? itu Alhamdulillah berkata Humkad daru Aisyawadina Orang-orang yang Semangat urusan dunia ini Membuat keruh daerah kita. Kalau dulu yang dunia tak urusannya tadi itu adalah fil andal. Mereka orang-orang yang hina, orang-orang baharang itu. Tapi sekarang hatta sorot vizyan. Orang-orang jadi tokoh masyarakat cinta dunia sekarang ini. Bahkan ulama sudah cinta dunia sekarang ini Wattor syara ruha Akhirnya Sudah Ibarat api membumbung tinggi sudah Melahap segala-galanya ini hmm? Jadi Yang bisa menjinakkan jiwa kita Jiwa kita ini keras Maunya sendiri nafsu ini Cinta dunia. Uh. Urusan 10 ribu ngotot-ngotot dia kadang, kadang. Kala perlu diajar habis orang. Uh, berebut urusan pekerjaan uh, sampai datangkan tukang sihir. Jahat urusan dunia ini. Ah, yang membuat hati ini lunak. Ini dengarkan kalamnya salaf ini. Kalau enggak hati ini bisa seperti zaman seperti benda padat, sulit, kalau enggak pecah, enggak bisa ditembus, nasihat pun enggak akan bisa menyadarkan dia nanti, yang sering dengarkan negara kalau punya salah. Hmm? Kemudian diingatkan di sini dunia ini, cinta dunia ini, semangat dalam urusan dunia ini, Membuat orang itu membabi buta, sudah babi buta lagi. Nah, ini tambah kotor ini. Babi tidak buta aja sudah racis apalagi babi buta. Ini bisa membabi buta. Sampai dikatakan, kadang-kadang orang kalau sudah cinta dunia ini, hati sudah rusak, nggak tahu posisi masuk masjid nyolong sandal sih di masjid haram harom nyopet masih di muka ka'bah masih berbuat dosa bahaya loh itu. lah itulah yang rusak daerah kita nih pasuruan nih daerah santri bisa jadi kok boy gara-gara orang model begitu yang membuat demikian apa al-haris alat dunia tamak urusan dunia Bisa khianat karena tamak urusan dunia Bisa riba karena tamak urusan dunia Bisa bohong karena tamak urusan dunia Bisa tolin terhadap anak yatim karena tamak urusan dunia Ini bahaya ini Keluarga bisa hancur Masyarakat bisa hancur karena orang-orang yang demikian Nah karena itu untuk menjinakkan itu Yang sering dengarkan kalamnya salaf Gak akan bisa mengobati kecuali kalam-kalam model demikian ini Ya وقال رضي الله عنهم جووا الموز لهذا الخير حتى تضمونه وأصلحوا النية في التعلم والتعليم حتى تطول عماركم وتتبأ أوقاتكم كما قال السيني الحبيب أحمد بن حسن الحداد لقد زينوا بالمكرمات وحسنوا زمانهم والدين شادوا وبيانون لأن الزمان ما يزين إلا بأهله ولا يعيف إلا بأهله أو كما قال Gowu al mauzi lihad al-khair. Mawzi' itu seperti bendungan. Gitu. Bendungan itu kan dibagi, air ke sana, air ke sana, air ke sana, air kesana. ditampung begitu kemudian dibagi. Nah, kuatkan bendungan kamu untuk khair ini, tampung semua kebaikan ini hatta tadumunahu sehingga kamu betul-betul mengumpulkan itu segala kebaikan. Tampung semua kebaikan, tampung. Jangan putus sasa. Inti bisa ngajar, ngajar. Inti bisa buat pengajian, buat pengajian. Inti bisa khutbah Jumat, ah, khutbah Jumat. Ah. Inti bisa ngatasi anak yatim, buat tampung semuanya. Hah? Tampung kemudian bagi. Diatur gitu. Jangan kamu batasi kamu itu jadi orang baik. Jangan. Terimalah segala bentuk kebaikan atau yang menghasilkan kamu kebaikan. Wa aslihul niyyah dan perbaikilah niatnya kamu fit ta'allum wa ta'lim dalam belajar, dalam mengajar. Hatta tatul amarukum wa tatib aughatukum sehingga umur kamu ini jadi berkah panjang dan waktu kamu ini berharga hmm? coba kamu kalau belajar niatnya apa sih anak supaya nanti anak bisa ajarkan supaya nanti bisa anak sampaikan bisa anak amalkan bisa lebih tawaduk bersih hati bagus ibadahnya kepada Allah Ngajar kamu itu apa? ya yeah. Supaya ngajar orang tadi itu jadi baik, ngamalkan ilmu saya. Nah kalau sudah demikian, umur kamu ini akan berharga. Waktu kamu itu akan berharga. Orang yang demikian ini banyak doakan panjang umur. Karena itu insya Allah dia tadi itu akan umurnya dibanjangkan oleh Allah Subhanahu wa Al Habib Ahmad bin Hasan Al Haddad berkata, "Laqad zayyano bil makrumati wa hassanu zamanahum wa dinah shadu wa bayyanu." Mereka orang-orang dahulu benar-benar telah meng menghiasi diri mereka, zaman mereka, waktu mereka dengan perbuatan yang mulia. Orang itu Zaman itu akan menjadi baik Karena pen orang yang hidup Di zaman itu baik-baik Daerah juga begitu Akan menjadi baik Karena penduduk daerah itu baik-baik Lah Kalau sudah Yang hidup di zaman itu orang jelek Dikenal zaman jelek Kalau yang hidup di daerah tadi itu Orang yang jelek, daerah jelek itu Kenapa Tarim itu kok dikenal baik? Karena penduduknya baik-baik. Kalau penduduknya enggak baik-baik, enggak dikenal baik. Hmm? Ya, kata Bilfaghiya barisan. Zaman mai tagiar, bas ahlu zaman mutokeyirin bilang. Zaman ini enggak pernah berubah, sama zaman dulu sampai sekarang satu hari satu malam 24 jam itu bodoh. Ahlu zaman bas mutokeyirin. Yang hidup di zaman itu aja yang berubah. Waktunya bodoh. Ya sama terbit matahari kalau suri itu, kalau mari terbenam matahari, bodoh ape? Penghuni zaman aja yang berubah. Nah, kalau kamu kepingin zaman kamu itu baik, jadi orang baik. Caranya gimana? Yang bagus niat. Yang baik niatnya kamu. Jangan ada punya tendensi niat yang lainnya. Dan Jangan menjadi orang rendahan Kalau inti suhul gimana? Semua inti suhuli Urusan kayu Ya khair Urusan tanah Ya khair Urusan kain Ya khair Urusan apa aja, Ya khair sudah Yang penting ada hasil Urusan al Urusan kebaikan Urusan pahala Kenapa gak ya khair? Anak yatim Tayyib Dakwah, Tayyib ngajar taib seharusnya begitu. Anak tidak bisa nah, anak urusan sul. Biarlah nasul do aja sudah. Inti urusannya inti. Inti masuk semua urusan. Enggak ada masalah. Bagi cuma atur. Jadi seperti bendungan. Nah, yang bisa mengalir nanti air tadi itu ke sawah-sawah, ke kebun-kebun, ke rumah-rumah, ke itu dan ini. Manfaat semuanya begitu. Jangan urusan dunia Mau nampung semuanya Urusan kebaikan, amal soleh Gak mau menampung, rugi nantinya Wallahualaikum